dan tadi biad di mul buah wa'a qul isha'in qadim asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul nabiyyi lan yufada yang saya hormati jajaran pengurus teras Masjid Al-Hikmah Saya tidak bisa menyebutkan satu per satu Mulai dari uh, Presiden Apalagi istilahnya saya tidak tahu Mudah-mudahan uh, Allah memberikan kekuatan Kesabaran Dengan amanah yang baru Memiliki proyek perubahan Membangun network yang semakin luas Semakin ikhlas dalam bekerja dan bisa membuat masyarakat Muslim di New York ini menjadi buta-butah dalam berdakwah, dakwah yang kata Ustaz Samsi tadi, dakwah yang menyejukkan, dakwah yang penuh hikmah dengan kaulan baliro bahasa yang enak didengar di hati, kaulan karima yang kata-kata yang mulia, kaulan maarufah. Taulang fakila, taulang syahidah kan kunci-kunci komunikasi karena intinya komunikasi itu adalah hal yang sangat menentukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya hadir ke masjid ini tentu saja dengan kebaikan banyak pihak. Pak Haji Jumena yang sebenarnya waktu saya informasikan saya mau hadir menjemput di bandara. kami. datang ke New York ini sebenarnya ada enam orang, ya dalam rangka mengikuti seminar kita semua menjadi narasumber menjadi present presenter di Universitas Kentucky. Karena kenal baik dengan Pak Jimena, saya bilang rasanya sayang kalau sekedar datang ke mereka presentasi di Kentucky terus pulang. Kenapa tidak? transit di New York yeah, <laughs> walaupun harus merepotkan ya Pak Ratno menunggu saya sampai akhirnya jam 4 pagi jam 5 pagi baru selesai ya kebetulan saat salah satu teman saya dari yang enam orang itu tertahan dua jam lebih di second apa second dari check ya jadi dua jam tertahan sampai akhirnya Tiba di sini sudah jam empat. luar biasa. Kita berutang banyak dengan Pak Rano yang menjemput dengan susah payah. Uh, mudah-mudahan ya besok kami sudah berangkat menuju Kentagi. Mohon doanya, presentasi kami di sana berjalan lancar. Amin. Ya, mudah-mudahan tetap memberi kontribusi Bagi perkembangan keilmuan. Baik Bapak Ibu, menarik tadi Saya tidak panjang-panjang Mungkin 15 atau 20 menit benar -benar Setelah itu ada dialog dari Pengajian bulanan kita pada hari ini Yang pertama tadi sedikit temanya Ada tentang sambutan buat jamaah Yang baru pulang haji Yang kedua sekaligus takziah. Mungkin dua ini yang mau saya sampaikan Nanti dihubungkan dalam konteks kekinian Kira-kira seperti itu Selalu saya kalau diminta untuk memberikan manasik-manasik haji itu Ada beberapa hal yang penting Tentunya ini masih hangat-hangatnya baru pulang haji Kita akan tentu saja yang baru pulang haji ini hatinya tetap Makin besar cintanya kepada Allah Amin ya Yang belum berangkat haji dengan ini Dengan apa yang saya sampaikan ini Mudah-mudahan segera diberangkatkan Mudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji Amin Sebenarnya ibadah haji itu yang dapat diambil dari perjalanannya itu adalah haji itu adalah nampak tilas kematian sebenarnya. Belajar mati. Orang kalau nggak belajar mati tidak mungkin merasakan kematian yang syah Merasakan nikmatnya mati karena dia sudah belajar mati. Dan ini diperintahkan Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam sallam Dalam hadisnya Mutuh Kamu Matilah kamu sebelum mati Yang sebenarnya Jadi belajar mati Perjalanan hari juga belajar mati Ucapan-ucapan kalliyah itu Itu adalah Ucapan kesedapan untuk dipanggil Allah Labbai, Allahumma la Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Bukan sekedar panggilan dari Amerika ke Makkah, bukan sekedar panggilan fisik. Secara spiritual ini adalah panggilan rohani juga ini. Bisa saja diartikan Ya Allah Kalau dalam panggilanmu ini Engkau mengutus mereka Maupunmu untuk Mengambil nyawaku Aku siap Ya Allah Karena semuanya kembali kepadamu Karena itulah ketika Ucapan nafas kawiyah ini diucapkan Saat itu dia sudah belajar Mati Sebelum berangkat saya sering meminta para jamaah calon haji itu untuk ketika meninggalkan anaknya untuk melaksanakan haji itu ke Mekah pandang wajah anaknya sungguh-sungguh -sung. pandanglah dengan pandangan sepuas-puasnya memandang karena harus dikondisikan mungkin setelah berangkat haji ini nggak jumpa lagi dengan mereka. Bisa gitu ya bu ya kalau nanti yang kalau yang sudah berangkat nggak bisa boleh juga ini dikondisikan. Setiap saat memandang anak kapan sih boleh jadi ini pandangan yang terakhir. Kalau yang terjadi selama ini kan nggak begitu. Baru sampai bandara udah 18 kali WhatsApp. Nah nanti kalau sekolah begini makannya begini, gini-gini pokoknya banyak panjang. Ya jadinya ibadah hajinya nggak begitu usul lagi Saya bilang perjalanan haji ini Memenuhi panggilan Allah Kalau panggilan Allah yang dilaksanakan Kalau pada akhirnya Menjumpai Allah dalam arti mati Sudah siap Apapun Pandangi rumah Pandangi aset Atau mungkin properti yang dimiliki Seolah-olah nggak lagi, tidak kembali lagi ke sini Ini adalah suasana yang diciptakan Supaya ibadahnya khusyuk Memunculkan Pemahaman bahwa Allah lah yang paling Diutamakan Allah yang paling Dipervitaskan Allah yang paling kita rindukan Allah yang paling kita dambakan Dalam aktivitas kita juga begitu Ya bu ya Insya Allah bu ya Yang kedua, saya kira perjalanan Haji itu adalah napak tilas sejarah (historical journey) atau relatutarihiyah. Kenapa disebut relatutarihiyah? Karena siapapun yang sampai memijakkan kakinya ke tanah Makkah, dia sudah masuk dalam atmosfer semangat. orang-orang suci yang sudah terlebih dahulu memijakkan kakinya di tanah makah. Ketika dia memijakkan kakinya di tanah yang suci itu, sejatinya semakin menumbuhkan rasa cinta kepada agama Semakin menguatkan semangat perjuangan bahwa sebelum dia hadir di situ sudah ada orang-orang yang siap meneteskan air mata, siap berjuang. Mulai dari sejarah panjang Nabi Allah Ibrahim Ya, hampir 100 tahun itu umurnya minta anak, minta anak, nggak diberi anak. Hampir 100 tahun. Sampai akhirnya lewat Siti Hajar. Hamillah Siti Hajar dan ketika jelang melahirkan Nabi Allah Ibrahim membawa anaknya itu, istrinya, istrinya ke tempat ke tanah suci. Itulah tanah suci. Itulah Mekah. Jadi yang berangkat tadi membayangkan perjuangan yang tidak mudah, bahwa seberat apapun masalah orang-orang terdahulu -orang yang memijakkan kaki di sini punya masalah yang lebih besar. Si cerita akhirnya ketika bayi Ismail lahir, tahu ceritanya ya Pak? Ya, kalian ceritanya sangat sering disampaikan ini, sampai akhirnya Allah memerintahkan supaya bayi yang baru lahir ini Harus ditinggalkan Berat Pak berat, ya, Bu? Ya. Saya Kalau saya Kalau dalam kondisi seperti itu berat Ini anak yang sudah berpuluh-puluh tahun ditunggu Ketika lain harus ditinggalkan Kan enggak Enggak mudah Kalau pakai kata-kata Mudah kita bilang Iya bisa Rangkirnya gimana Mau meninggalkan Anak yang baru merah Itu lahir Istri yang lahir Yang yang yang baru melahirkan yang butuh perhatian suami betul nggak? Enggak, seindah kalau ada istri sekarang ditinggalkan suami tugas terus melahirkan ya gampang lah mau cari buah tinggal telepon ya bisa eh, nggak ada uang tinggal gesek di ATM apa yang nggak pokoknya mudah. Kalau dulu nggak ada ATM, nggak ada buah ya. Apalagi di tempat yang tandus gersang seperti. Tetapi beberapa Langkah tah nabi Allah Ibrahim meninggalkan istri dan anak yang baru lahir itu diangkat tangannya. Ya, kata para mufasir, ini doa yang membetarkan arsy. Doa yang dahsyat, doa yang luar biasa. Ini doa bisa kita amalkan juga saat kita mau melepas anak-anak kita kuliah ke luar ke mana ya yang jauh dari kita saat melepas anak kita ke pesantren ini bisa kita gunakan doa ini ya mau dihafal doa ini ya kalian ini dihafal doa ini bagaimana doa ternyata doa yang bagus ini dimasukkan Allah menjadi bagian dari ayat-ayat Al-Quran saking dahsyatnya itu kan. Apa doanya? Allah beda inna shiallah nabati. Rabbana inni askanatu min dhurriyyati bi wadin ghadid zarna'a 'inda baitika al-muharram. Rabbana yuqimussalah. Faj'alna aqidatan minan nasiti ta'rih lahum. warzukhum min al-thamarati la'allahum yashkuru. Wa doa ini luar biasa ya. Ya Allah, aku titipkan, aku tinggalkan istri dan anakku yang baru lahir Di tempat yang tandus, gersang, panas Tidak ada orang, tidak ada tempat bercocok tanam di rumahmu, ya Allah Ya Allah, jadikan orang-orang yang datang ke tanah ini bersimpati kepada mereka Jadikan mereka keluarga yang melaksanakan sholat Berarti kalau doa seperti ini Nabi Allah Ibrahim tahu bahwa Dia akan menundangkan dalam waktu yang sangat lama Sampai doakan jadikanlah keluarga Yang melaksanakan Allah Iya kan Bu Berilah Ya Allah Mereka rezeki berupa Buah-buahan Mudah-mudahan mereka termasuk Keluarga yang pandai bersyukur Jangan ditanya Selamat Ismail Pertanyaannya bukan itu Pertanyaannya jadi apa, Ismail? Kenapa? Karena dititipkan kepada Allah. Pasti dia bukan sekedar survive. More than just survive. Pasti dia menjadi great person. Kenapa? Karena dititipkan sama Allah. Kalau dititipkan sama Allah, Allah bukan sekedar membuat dia hidup, tetapi diangkat derjatnya di muliakan Allah. Saya kira, mohon maaf, Ada kriteria anak-anak kita yang diklaim sebagai aduan, adungun, sebagai musuh, ada yang sebagai fitnah. Boleh jadi karena kita tidak memiliki kekuatan dahsyat dalam doa-doa kita. Untuk membesarkan mereka, untuk mengenalkan mereka kepada Allah. Nah kalau Nabi Ibrahim jelas-jelas doa supaya dia anak yang melaksanakan sholat. Dia tinggalkan, dia lepas anaknya Supaya anaknya itu kuat Dia titipkan sama Allah Supaya menjadi gurunya adalah Allah Seperti Rasulullah mengatakan Ada bani roh Allah yang langsung mendidik Rasulullah Atau orang-orang suci yang lain Tidak belajar dari guru Tidak belajar dari dosen, profesor Tapi langsung Allah guru Jadi pertanyaannya bukan Hidup nggak itu tapi jadi apa? Jadi anak-anak kita ya kita belajar dari doa Nabi Muhammad Ibrahim ini untuk meninggalkan generasi yang kuat. Jangan ya, jangan anak kita kita buat kecanduan dengan apa yang dia pegang. Itu gak, itu semuanya ada aturannya. Megang handphone kapan usia kapan ya. Ini kadang-kadang usia masih 10 tahun Handphonenya sudah yang canggih-canggih. Ya. Udah kecanduan dia main game-game itu Anak-anak sekarang gara-gara kecanduan main game Udah malas membaca buku Malas membaca buku Tadi sebelum ini dimulai udah bincang-bincang Kita sama Ustadz Sanksi Mohon maaf, orang Yahudi yang jumlahnya cuma 15 Katakanlah 16 atau Katakanlah 15 juta Mereka menguasai dunia ini Karena mereka banyak baca buku Yang jelas-jelas mereka nggak punya kitab sehebat umat Islam gak, gak, gak punya kitab sehebat Al-Quran yang menyuruh Mereka membaca nah, Kita punya Al-Quran yang ayat pertama dari kejahatan Tapi tradisi membaca bukan dimiliki oleh Islam Dalam sebuah riset yang saya baca orang Yahudi itu membaca buku rata-rata dalam satu tahun ada 117 buku. Eh, maaf 317 buku dalam, seta, dalam satu tahun rata-rata ini. Satu hari satu. Satu hari angkat satu buku. Walaupun sebenarnya tradisi Yahudian hasil surveinya dikalahkan oleh orang Jepang Katanya orang Jepang rata-rata membaca itu 360 buku Kita baca Facebook Lihat <laughs> saja apa yang dihasilkan oleh orang Jepang Ketika dulu hancur Nagasaki Hiroshima hancur Kata pemimpinnya jangan pikirkan apa yang hancur Tinggalkan lebih siap apa yang tersisa Siapkan apa yang tersisa Berapa jumlah guru Ya. akhirnya Nagasaki dan Hiroshima yang hancur seperti itu bangkit kenapa? gurunya menyuruh banyak baca, dari banyak baca kreatif banyak produk-produk yang dibuat ya. padahal gak mendukung itu Jepang dari sisi apa? dari sisi geografis gak mendukung dari sisi sumber daya alam gak mendukung, tapi mereka punya produk-produk yang hebat yang dikenal di seluruh dunia, betul gak Pak? mereka mengimpor barang mentah dari mana-mana mengekspor barang jadi ya ini kenapa karena banyak baca kalau ditanya orang Indonesia terus berapa banyak buku yang dibaca setahun paling-paling satu atau dua buku kalau satu itu buku yang tipis-tipis buku yang 25 lembar Udah 25 lembar dibaca bergotong-royong pula lagi. Ya, aku halaman 1-5, kami halaman 6 sampai udah tipis, digotong-royong pula lagi. Nah, Karena malas baca, pikiran sempit, nah itu terbawa kemana-mana. Kalau udah orang malas baca, cara pandangnya sempit, Semua-semua nama -semua ini Ini gejala orang sedikit-sedikit dibidahkan Ini bidah, ini bidah Kenapa kurang baca <tose> <Ya>. Kalau <tose> orang yang suka bilang-bilang bidah itu Sering saya bilang bidah itu apa sih? Kalau dia bilang bidah itu kan yang tidak ada pada masa Rasulullah Terus saya bilang aja Bapak juga bidah Karena Bapak juga itu gak ada pada masa Rasulullah <tose> <tose> <tose> <tose> Jadi gak semua yang tidak ada itu bidah Al-Qur'an itu tidak pernah sampai wafatnya Rasulullah Itu disuruh dibukukan, dikodifikasi nggak perintah Rasulullah? Nggak ada Lantas apa orang yang membukukan Quran kita tuduhin? bina' ah. Kok kejam sekali kita? Karena mereka dari Quran sudah dibaca, dihafal Kalau tidak dibukukan atau kita kalau mau baca Quran ke Arab dulu Cari di mana pelepah kurma yang ada tulisan Quran di mana di kulit-kulit unta, di batu-batu, kok repot amat orang baca Quran. Dengan dibukukan itu banyak orang menjadi hafiz. Apa tipat tudu bid'ah? Karena itulah ini heran banyak orang. Baitul diin nasi langladi rumah ibadah yang pertama sekali dibangun di mana Allah menyebutnya dengan baktah. Ada yang menerjemahkan baktah ini berasal dari kata bakti, menangis. Sehingga diterjemahkan apa ya tempat bercucurnya air mata. Kenapa? Karena disitulah air mata Siti Hajar yang terus menangis berharap kepada Allah supaya Ismail yang kehausan itu segera mendapatkan air. Ya, ini adalah contoh kekuatan dua. Ya, orang yang tidak mudah menyerah, orang yang hidupnya penuh harap kepada Allah, pasti Allah menjamin keyakinan ini yang membuat semuanya jadi. Yang ketiga, mudah-mudahan ini mas karena ada yang baru pulang aji masih semangat dan orang yang belum berangkat Haji makin lebih semangat lagi. Kita harus kita sampaikan ini. Ya ketiga perjalanan haji itu juga bisa disebutkan dengan relatul ilmiah apa itu relatul ilmiah perjalanan ilmiah perjalanan untuk mendapatkan pengetahuan yang luas perjalanan ada yang mengistilahkan dengan untuk studi komparatif jadi perjalanan haji itu untuk studi komparatif. Karena dalam aturan yang disebutkan itu untuk apa orang melaksanakan haji, sebelum ritual haji, rukun dan wajib haji dikerjakan, perintah Allah tak itu Misalnya kita baca misalnya al-qur'an yang Lanjutan ini Untuk apa orang melaksanakan haji itu? Liyashadu. Liyashadu manafi'alamum. Untuk apa orang melaksanakan haji supaya mereka survei observasi manafi'alamum. Apa yang betul-betul berfaedah untuk mereka bawa pulang? Ini sekarang sudah euh, Santer dibicarakan kurma yang itu kok sekarang rasanya jauh lebih enak ini daripada kurma di daripada rumah dimakan boleh jadi ini bagian dari studi banding terus dilakukan improvisasi belajar, nah ini hasilnya kan begitu dan katanya besar-besar iya pak haji ya besar-besar enak lagi rasanya boleh jadi ini adalah pelajaran dimana orang-orang mengambil terlepas dia haji atau tidak tapi dia kesana untuk studi banding seharusnya yang melaksanakan haji itu lebih senang lagi untuk studi bandingnya Apa yang mau dibandingkan? Banyak! Jalan ke mau ke, ke Makkah itu Ada orang jualan itu di pinggir-pinggir Ada yang pakai toko, ada yang kaki lima Yang mohon maaf, kadang-kadang ketika transaksi bayar-membayar Polisi sudah datang sampai di usir usir itu diseret-seret Ya? saya waktu transaksi itu begitu Menuh sempat dibayar, udah lari itu pedagangnya Tapi yang, yang seret, seret bukan ikunya Openers-openers di Makkah itu miniatur kambar, apalagi, miniatur masjid uh, Haram, Masjidil Haram, masjid Madinan Ya, itu made in China, made in Korea, made in Britain. ya Dalam pertanyaan kita kapan ini? Tempatnya tempat muslim, yang pergi haji orang muslim Kok oh, produknya produk rumah? Kayak kita ini harus berubah, paradigma besar. Kok justru dimanfaatkan oleh umat lain. Kok bisa begini? Padahal Rasulullah sudah mengatakan dalam hadisnya, "Alaikum ditijarah, fa inna fiha min rezeki." Umat Islam itu harus menguasai bisnis dan perdagangan. Karena 90% sumber keuangan ada pada bisnis, ada pada dagang. Tapi umat Islam tidak merebut itu. Ya, mudah-mudahan nanti Masjid Al-Hikmah ini panggil tokoh-tokoh yang menguasai soal bisnis. Ya, buka itu kitab-kitab tentang bisnis yang ditulis oleh para ulama. Harus kita tradisikan. Ini banyak kitab-kitab. Jangan kan dibuka. Jomah malah tanya, apa ada kitab itu? Gak pernah, ya salah Ustaznya gak pernah membahas ini Hutbah-hutbah ceramah Kalau bisa pengurus masri itu menentukan temanya Ustaz mohon maaf Yang di sini Pakai silabus, terukur Kalau gak terukur gimana Yang udah dia ceramahkan 10 tahun yang lalu Diulang-ulang lagi, diulang-ulang lagi umat yang utuh lain yang disampaikan lain. Jadi nggak kena. Ya? Karena saya sudah hampir 20 tahun menjadi pengajar di perguruan tinggi, saya tahu persis gimana meluluskan mahasiswa yang menjadi sarjana itu saya tahu berapa SKS yang mau dia ambil. Sayangnya kita pengajar-pengajar nggak pakai SKS. Padahal untuk menjadi sarjana hanya butuh 3 tahun setengah, 4 tahun. Ini majus udah 16 tahun nggak sarjana-sarjana juga, ya. Jangan-jangan karena salah ustaznya ini nggak pakai silabus mengulang itu aja diulang-ulang, sedikit-sedikit bid'ah, semuanya bid'ah Akhirnya orang jadi malas berbuat ini ditanggalkah, ya? Banyak dia pikir. Jadi memang inilah kandungan kita. Ada kitab-kitab yang bagus tentang urusan ekonomi. Kan sudah dibanding Atau studi dibanding yang lain Misalnya di tanah maka itu Bersantan bus Tapi kok makmur sekali Kalau kita bicara Indonesia Yang ada sahir lagunya Pak Haji Kintar Nganin lagunya apa kata Orang bilang tanah kita Tanah surga Tongkat kayu dan batu jadi Tanah Tapi yang miskin Mas, makin banyak aja Tanah di mata tidak subur Tapi orangnya kaya-kaya Ini kan perlu studi banding ada apa ya Makanya nah, perjalanan haji itu adalah Diyashadul mana Fiyalatul Agar mereka melakukan studi banding Melihat apa yang perlu dibawa pulang Jadi suasana yang Dimana orang berkumpul di tanah Maka apakah haji ataupun umroh Itu diciptakan di masjid kita dianggungkan ini Supaya masjid ini menjadi madu Dimana orang merasakan hal yang baru Ini masjid sudah ada Ya memang tidak mudah membuat program-program yang menarik Tetapi beberapa tempat di Jakarta sudah membaca Mungkin Ustaz Saksi tahu persis Masjid Sunda Kelapa Itu pengurusnya orang Makassar juga yang kaya raya Pak Aksa Mahmud ya Pak Jadi mohon ma, Ini gak harus dicontoh tapi ada yang baik ya Kalau kuat gak apa-apa Pak. Pak Aksa ini Dalam seminggu itu Tiga kali bagi-bagi uang Bagi yang hadir salat subuh Seluruh jamaah yang hadir Salat subuh dan alhamdulillah saya pernah hadir di situ Dibagi uang satu orang Rp20.000 Tiga kali seminggu Jadi e, beliau ini seminggu itu menghabiskan 18 juta dalam satu minggu <tuh> Jadi setelah dibagi uang, sarapan sama-sama Jadi uangnya bersih, gak terpakai, karena sarapan dapat <tuh> <tuh> Ya saya kira ini awal yang bagus Karena mungkin ada model orang yang harus dikasih senangat begitu supaya... Tapi Alhamdulillah sholat subuhnya itu penuh Seperti persis sholat jumat itu Saya tahu di sini salat Jumatnya cuma 2 3 orang. Ya. Jadi kita jangan anggap sama yang tidak datang. Boleh jadi ada cara-cara yang benar. Kalau di masjid Jogo Karyo Jakarta, ya mudah-mudahan ini diambil belajar dari hadirnya mereka ke makan. Bagaimana membuat masjid ramai? Jadi awalnya pengurus masjid Jodhotari bilang begini Awalnya kan yang datang memang begitulah Seperti kebanyakan masjid hanya 10% 20% Tetapi pengurusnya tampil Bicara dia Kalau yang sudah pernah dengar ini Mudah-mudahan makin semangat lagi Apa kata pengurus? Bapak Ibu Ini masjid Perlu dana Untuk operasional Dalam sebulan, ke dalam satu tahun, masjid kita perlu uang Sekian-sekian Dari jumlah jamaah yang datang Atau sekitar yang tinggal di masjid Mereka sebenarnya hanya diwajibkan bayar Satu minggu itu hanya 2.000 rupiah Kalau 2.000 diberikan, program-program masjid akan berjalan Jadi silahkan diantara bapak ibu ada yang mau disubsidi oleh masjid, ngerti nggak bu maksudnya disubsidi masjid? Orang yang disubsidi masjid datangnya ke masjid, taunya sholat aja. Sementara dia pakai air, maunya dia sujud di oh, sajadah kafir yang harum. Tapi nah, orang yang begini namanya disubsidi masjid ini <guluh> Anak-anaknya dibawa kemari mau dibuat pintar, tapi nggak bawa apa-apa. Ya, ada yang mau mensubsidi, ada yang disubsidi Bapak Ibu mau mensubsidi apa? Disubsidi Rata-rata jawab, saya mau mensubsidi Lama-lama yang ngasih 2000 malu sendiri Kok saya cuma ngasih 2000 sendiri? Akhirnya ada yang ngasih Rp10.000, rp Itu dibikin tetap Pokoknya saya mulai sekarang mewajibkan Rp20.000 Karena selama ini kalau hanya sekedar dijalankan trombol itu Orang kan kadang kasih, kadang enggak Ya, ogah-ogahan so, okay, okay, Tapi begitu dibuat begitu Ada istilah malu bah, Masa saya disubsidi Saya pakai air, pakai lampu Anak saya ngaji di sini Akhirnya dari situlah mulai ada kesadaran Yang belum datang juga Pemurusnya bilang Jangan-jangan mereka itu nggak datang ke masjid Berpikir Yang datang ke masjid harus pakai baju koko, harus pakai sandit ah. Karena itulah ini kurang baca orang ya, Karena itulah jadi ini apalagi saya kira tidak salah Presiden masjid kita atau pengurus masjid kita ini sudah dibanding ke mana-mana masjid yang Memberikan kontribusi yang besar kepada umat Kalau di Indonesia ada katanya Masjid Jogokarian Alhamdulillah saya sudah sampai ke sana Gak salah lah kalau pengurus masjid kita Studi banding ke sana Bagaimana sebuah masjid bisa hadir Terasa hadir Memberikan bantuan Buat seluruh gamaah yang tinggal di sini. Tapi itu nanti kita cerita Kalau kita, kita ada generasi Ini yang kedua Jadi haji yang pertama tadi belajar mati, apa? Yang yang kedua katakan, pasti nggak Iya, haji itu adalah perjalanan historis nampak tindas sejarah supaya mengenal bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu. Jadi ada yang mengatakan bahwa. firman Allah yang menyebutkan a'udzubillahi minasyaitanir di di Ayo kita anggarkan satu rumah itu 300.000. Bagi anak perempuan kita belikan mukena. Yang laki-laki belikan pokok Dikasih tuh. Mungkin di diantar uangnya Alhamdulillah jadi 70% yang datang sekitar masjid masih penasaran pengurus gimana biar 100% oleh pengurus dibuat undangan sangat mewah kalau bapak ibu pernah diundang resepsi oleh pejabat itu kan agak mewah undangannya ya bu dibuatlah undangan seperti itu ajakan sholat subuh berjamaah ya alhamdulillah makin tingkat lagi yang datang untuk yang belum datang di mana nih Pikirkan lagi, pikirkan lagi. Dan Alhamdulillah, masjid itu jadi percuntuhan banyak, hampir dari seluruh Indonesia itu dibanding ke masjid itu. Itulah yang disebut Masjid Jowo Kalian. Pernah juga masjid membuat apa? Membuat gebrakan, mengumrohkan jamaah secara gratis Dipilih jamaah selama satu tahun itu. siapa yang paling diawal datang ke masjid sholat subuh terpilih 5 orang diberangkatkan umrah pakai dana masjid kalau ibu mau dimurahkan gratis bu nanti dicambi sama Pak Haji sama Pak Presiden ya. ya bahkan jamaah yang kerjanya dagang maksudnya dagang-dagang yang kaki lima itu yang perlu-perlu modal tapi habis Boleh minta ke masjid Agunannya apa? Agunannya sholat subuh datang ke masjid Ternyata memang banyak cara Banyak cara Artinya masjid itu menjadi sebuah universitas terbuka Apakah dengan model, model silabus yang terukur dia Misalnya bapak ibu Mau ngerti sejarah islam Berapa kali pertemuan sih? Kalau di kampus kan rata-rata 12-13 kali pertemuan itu Satu semester, di masjid kita buat 10 kali pertemuan Mengerti secara umum apa ini sejarah Kalau dibuat begitu Bapak ibu udah dokter-dokter semua nih Ya Kenapa selama ini nggak begitu Ya karena mungkin lagi-lagi Pengajian-pengajian hanya sekedar Sambil lewat Ya Kalau bahasa Medan Ece-Ece Pernah dengar istilah Ece-Ece? Tidak betul-betul Hanya sekedar Asal lewat saja Tetapi dengan Semangat yang baru, Mahjid Al-Hikmah Bisa menciptakan universitas Terbuka Ya, buku-bukunya Sudah bagus-bagus Ya, diberga Ada namanya Profesor Mulyadi Kartanegara, dosen UIN Jakarta itu mengkoleksi kitab-kitab klasik ulama seperti ulama Ibn Sina, Ibn Arabi, Al-Khawarizmi dikumpulkan itu sama dia diterjemahkan dibedah di masjid apa yang dibedah misalnya? Al-Qurum Fitih, Undang-Undang Pengobatan karena kitab ini justru dipakai di fakultas kedokteran di Eropa jamaah nggak kenal buku ini, kitab ini Kitab, kita Apa salahnya Masjid kita juga membedah Kitab ini Jadi saya kira banyak yang bisa kita lakukan Makanya perjalanan haji itu Perjalanan ilmiah menuntut ilmu Terus menerus proses Aneh, Sayang ya Perjalanan haji itu kan Kalau mau dihitung-hitung jumlah Kalau mau diselesaikan saran dan hukum haji itu berapa hari sih? 6 hari sudah selesai itu Disitulah sa'i'nya, disitulah kawaknya, disitulah mencukur uh, itu Tahalulnya, tambah lontar jumrah dan wukuf. 6 hari selesai Sementara yang sampai ke Mekal untuk haji itu ada yang 30 hari, ada yang 25 hari Pada lain. ada yang lihat sibuk-sibuk baca buku rupanya baca titipan tetangga belanja ada yang tak beli teko yang warna kuning keemasan ada yang mintak beli gunting. ada yang tak beli gunting, gunting kok mesti beli dimakan gitu jadi macam-macam dan boleh jadi mohon maaf mohon maaf kalau saya otoritas di masjid Madinah itu Saya akan menyiapkan waktu tiga hari, karena kan mereka tuh ada lima hari di sana, tiga hari. Kalau nggak setiga hari, dua hari aja. Untuk apa? Ya untuk konferensi, konferensi apa? Konferensi berterbuka, menjawab kenapa Umat Islam secara umum di dunia ini mundur secara sains teknologi, mundur secara ekonomi dibahas di situ. Kan beda ini semangatnya nih. Panggillah ulama-ulama kaliber Panggil presiden-presiden yang berani kayak Erdogan itu menjadi bicara ketika umat berkumpul jutaan di Mekkah, Kan beda semangatnya itu. Dua hari aja. Panggil sekelas Profesor Dr. Yusuf Cordowi bicara kenapa umat Islam ini begini. Ada kita misalnya Limadat, Al-Quran Muslimun. Kenapa umat Islam mundur sementara yang lain maju? dibahas ini. inilah pentingnya ya untuk kita. Saya kira pada akhirnya Bapak Ibu kita akan menjadi seperti apa yang sering kita bicarakan. Kalau kita sering-sering membicarakan ini, ini akan menjadi sebuah tradisi kita. We demand we say most of the time and we become what we do most of the time. Lakukan yang terbaik. Kata orang bijak, kalau kita gagal membuat rencana, itu sama dengan merencanakan kegagalan. Sebuah masjid gagal diprediksi akan gagal. Kenapa? Dari awal nggak punya rencana, nggak punya target, hanya menunggu waktu saja. Tapi kalau dari awal sudah direncanakan, ada input, ada output yang terukur, insya Allah ini akan sukses. Insya so, uh, so, Inilah ini. yang kita hadiahkan. Yang terbaik Untuk umat Sebagai tugas kita Yang baik kita sebagai Abdullah, sebagai Khalifatullah, sebagai Abdullah Kita ingin menjadi orang yang Paling banyak kontribusinya kepada manusia yang lain Ini kita maunya seperti itu Dan kita ingin ketika saat berakhirnya Hidup kita di dunia ini Kita sudah melakukan yang terbaik Sehingga Allah menyapa kita Memanggil kita Dengan panggilan yang syahil Ya ayat Tuhan nafsul Mutma'imna Firji larobiki roti Athamma Pada kulifi ibadi Wada kulijan nanti Itu panggilan kerinduan Kenapa? Karena kita sudah selesai Dengan ketawakalan kita Kesungguhan kita, kerinduan kita Keikhlasan kita, sudah berkumpul Sehingga Allah jadi rindu nampil kita Wahai jiwa yang sudah Aku buat, ayo pulang Kalau sudah bertanya, ayo pulang untuk kehidupan yang sesungguhnya dipanggil dengan kerinduan begitu. Mau tak kita dipanggil begitu? Termasukkah kita orang yang dipanggil Allah dengan kerinduan itu? Tadi diumumkan anggota jamaah kita sudah dipanggil. Kita akan mudah-mudahan yang dipanggil ke pusnokotima tempat Allah di yang terbaik. Itulah kehidupan. pada akhirnya berhenti untuk dilihat dinilai oleh Allah mana yang sudah maksimal mana yang hatinya hanya terpaut pada dunia saja mana yang hatinya hanya semata-mata memikirkan diri sendiri tahu Allah mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang sungguh-sungguh terukur hati kita ini sungguh-sungguh untuk Allah Berbuat untuk Allah Memberitaskan Allah Itulah jalan kita Kesuksesan dunia dan akhirat ini Amin. Saya kira Sebagai terakhir Ada orang tua yang wafat Ketika dia Sudah dimakamkan Dia meninggalkan wasiat Lewat surat Dia meninggalkan tiga orang anak satu orang istri. Surat wasiat itu dibacakan oleh istrinya, ibu dari anak-anak yang ditinggalkan. Isteri dan anak-anakku tercinta begitu wasiatnya. Setelah lagi ya. Setelah yang dimakamkan, setelah saya dimakamkan ada wasiat, ada wasiat yang ingin saya sampaikan. Tolong wasiat ini dikerjakan. Wasiat ayah adalah Ini rumah yang ayah tempati selama belasan tahun. Ini ayah wasiatkan diberikan kepada anak ayah yang paling kecil. Dia masih kuliah, dia perlu rumah. Sedangkan anak ayah yang anak pertama dan kedua udah punya rumah juga, ya. Demikianlah kiranya wasiat ayah Tanda ayah. Baru tiga hari itu. ayahnya dimakamkan. Anak yang paling kecil tadi begitu mendengar wasiat seperti ini girang dia. Senang sekali dia. Padahal masih tadi awalnya masih nangis-nangis tadi -nangis, tadi tinggal ayahnya. Begitu ada wasiat dikasih rumah, berubah jadi gembira. Ternyata ayah memikirkan aku. Kata anak pertama kedua, nggak bisa ini. Emangnya anak ayah itu dia saja? Emangnya anak ayah itu dia doang?" Ini bukan anak ayah, enggak bisa Bertengkar Sampai bertengkar Aduh fisik Kata anak yang paling kecil Ini kan wasiat ayah, waktu ayah masih hidup ini Tapi ayah sadar, menulis lagi Ya namanya wasiat tentu Yang ditulis waktu masih hidup Kalau udah meninggal enggak bisa wasiat lagi Bertengkar, gak bisa Ini masih harus dikirkan Ini rumah jadi hak saya, kata anak paling kecil Begitu bertengkar Dan pukul-pukulan begitu Istrinya menangis, menjerit. Ya Allah, apa yang terjadi padaku dan keluarga aku dan suami yang sudah engkau panggil ya Allah? Kalau saja aku tahu akan begini akibatnya lebih bagus engkau tidak meninggalkan apapun suami kalianlah anakmu nih gara-gara Hartai. Tengkar hebat kayak jadi mau bunuh berdua Ya walaupun pada akhirnya dipanggil juga yang ahli. Ini gimana nih? Kalau ada seorang ayah meninggalkan wasiat begini, gimana ini? Ustaz Jabal pernah hadir kemari nggak ya, bicara waris pernah Apalagi nah, kita sedikit tahulah bagaimana. Akhirnya kata orang yang ahli soal paroy ini begini. Ini memang wasiat dari seorang ayah kepada anak-anaknya, tapi ini nggak boleh dikerjakan ini wasiat. Nggak boleh nih. Tidak boleh namanya berwasiat untuk orang yang ada jatah warisnya Seperti kata Rasulullah dalam hadisnya Itulah wasiatari li, liwaris Tidak boleh berwasiat untuk ahli waris Kan ada ilmu paroibnya Kenapa nggak dibagi berdasarkan ilmu paroib Kenapa kok berdasarkan pertimbangan e, sendiri karena anak, -anak yang ketiga belum punya rumah Dikasihlah anak yang paling kecil itu ya wajar cemburu Tetapi lebih dari sekedar itu Banyak orang tua yang hanya memikirkan Untuk meninggalkan harta saja Kita jangan menjadi orang tua yang takut Anak kita miskin Ya Kalau kita tinggalkan dia ilmu Keyakinan, kekuatan, tauhid ya Ibadahnya yang bagus Insya Allah selamat dia dunia Ya saya kira itu pengantar bahasa panjangan Saya kira mudah-mudahan silaturahmi kita bermanfaat Bapak Ibu Uh, terima kasih sekali lagi saya diundang untuk hadir di sini. Saya tidak merasa tamu, saya sudah merasa bagian keluarga di sini. Ya sekali lagi, Sukron ala husni, uh, ihtimamikum jamian. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, menghidupkan hati kita menjadi hati yang lebih bersih, hati yang lebih khusyuk. hati yang lebih tawakal, hati yang lebih sabar, hati yang lebih pandai bersyukur. Amin. Amin Allahumma amin. Kalau ada yang mau didiskusikan, mungkin ada satu dua dialog setelah itu kita tutup nanti sama-sama dengan doa.